Allah yang telah mengutus rasul huda dan ajaran yang benar, untuk meneguhkan ajaran-Nya di seluruh dunia dan menjadi saksi kepada Allah. Saksi Allah, tiada yang berhak bersama-Nya, dan bersaksi atas-Nya. Saksi bahwa Muhammad adalah Allah berfirman dalam Al-Quran: "Ya orang-orang yang beriman, bertakulalah wala tamutunna illa wa antum muslimun summa ama baad. kaum muslimin wal muslimat jemaah salat maghrib yang kami muliakan alhamdulillah puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah curahkan kepada kita sehingga sampai malam hari ini kita masih diberikan kesehatan diberikan kesempatan dan juga diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim itu mengerjakan sholat fardu secara berjamaah. Yang ini merupakan pembeda antara seorang mukmin dan orang-orang yang tidak memiliki iman. Orang mukmin adalah orang yang meyakini bahwasannya amal ibadah yang dia kerjakan itu kembalinya kepada dirinya sendiri. Apa yang dia usahakan di dunia ini semuanya akan diminta pertanggungjawabannya di sallallahu wa ta'ala. Makanya berbeda seorang mukmin, mereka adalah orang-orang yang bersemangat. Untuk mengerjakan amal-amal kebaikan, sebaliknya mereka berusaha meninggalkan amal kejelekan. Ya. Disebutkan Allah Subhanahuwataala, man amila solihan falinapsih. <tuh> Barangsiapa yang dia beramal soleh, itu sejatinya untuk diri sendiri. Kalau panjenengan beramal soleh itu untuk diri sendiri, itu bagi seorang mu'min. Yang dia itu yakin bahwasannya setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat. Ada kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Maka seorang mukmin tadi dia pun bersemangat untuk mengerjakan amal-amal soleh. Karena dia yakin semuanya akan dia dapatkan balasannya risa Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya kata Allah subhanahu wa ta'ala... وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا Barang siapa yang berbuat jelek Maka Dia sendiri yang akan menanggung Dosa-dosanya Menanggung akibatnya Kalau seorang di dunia Berbuat kejelekan Dia sendiri nanti akan bertanggung Dari dosa-dosanya tadi Dia sendiri yang akan menanggung Dari azab Allah SWT Maka penting Seorang mukmin Menjaga kualitas iman yang ada pada dirinya. Jangan sampai semata mata kita itu dihidup di dunia hanya sekedar mengurusi urusan dunia kita. Kalau urusan makan dijaga, ya. Kalau urusan perkara-perkara dunia dia milih yang terbaik. Sementara yakin bahwasanya dunia pasti akan berakhir. Dunia hanya sementara saja. Tapi kebanyakan orang mereka lalai. Untuk memikirkan perkara yang kekal. Yaitu perkara akhirat. Dengan apa itu diraih? Dengan iman dan amal soleh. Maka penting seorang mukmin menjaga keimanannya. Supaya tetap istiqomah, Tetap beriman kepada Allah. Beriman kepada hari akhir. Dijaga. Di antaranya dengan seorang itu mendengarkan. Majelis-majelis ilmu. Mendengarkan yang namanya kalamullah. Penjelasan agama. Ya. Yeah ini yang bisa menjaga keimanan seseorang maka Allah sebutkan tentang sifat mereka orang-orang mukmin innamal mu'minun alladzi idza dzikrallahu wajilat qulubuhum orang, -orang mukmin <tuh> itu adalah orang yang ketika disebutkan nama Allah hatinya bergetar kalau njenengan disebutkan nama Allah kok hatinya tersentuh berarti masih mukmin ya <tuh> merasa ingin untuk mendapatkan kebaikan Allah berarti seorang mukmin Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadadhu imana Sezadhum imana dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah dibacakan sabda-sabda Nabi alaihi salatu wasalam yang itu juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala zadadhum imana semakin bertambah rasa imannya Ya. Rasa iman itu kelihatan atau dalam hati, Bapak? Dalam hati. Kalau mungkin gemuk kelihatan, Pak ya. Makannya setiap hari yang enak-enak, ya. Tercukupi semisal kelihatan gemuk. Itu fisik. Tapi kalau iman itu dalam hati. Seorang semakin baik imannya, semakin bagus ibadahnya. Semakin khusyuk orang, semakin dia itu orang yang memikirkan urusan akhiratnya. Itu iman ya Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala Itu melihat Seorang yang mulia dari sisi Keimanan dan ketakwaannya ya. Allah sebutkan dalam Al-Quran Inna akramakum indallahi Atkakum Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian Adalah orang yang Paling bertakwa ya. Bertakwa dengan apa? Dengan keimanan Demikian pula Disebutkan dalam hadis Nabi Alaihissallam, In Allaha layanduru ilah suwarikum, wala ilah amwalikum. Sesungguhnya Allah tidaklah melihat kepada fisik-fisik kalian, tidak pula melihat dari harta kalian, karena kebanyakan orang itu melihatnya fisik. Makanya Rasul tegas menyebutkan, sesungguhnya Allah tidaklah melihat fisik dan harta kalian. Kenapa kok seperti itu rahasianya? Dikarenakan kebanyakan orang Mungkin juga kita termasuknya Masih menilai Itu dengan apa? Dengan fisik dan harta Begitu ya? Masih seperti itu atau tidak, apa tidak? bapak-bapak? Dengan kalau lihat orang orang itu sukses Orang itu bahagia dengan apa? Dengan tadi Kalau tidak dengan fisiknya Ya dengan hartanya Maka disebutkan inallaha layan duru ila suwarikum wala ila amwalikum. Sesungguhnya Allah tidaklah melihat fisik-fisik kalian. Tidak pula melihat dari harta kalian. Walakin yan duru ila kulubikum wa amalikum. Tapi Allah itu melihat dari hati kalian dan amalan kalian. Ini yang namanya iman. Dalam apa? Dalam hati dan juga melihat dari amalan seseorang ini yang menjadi ukuran seorang mukmin yaitu memperbaiki hatinya memperbaiki keimanannya ni saya akan baik ya urusan dunia dan akhiratnya para hadirin yang kami muliakan maka seorang yang mengkaji ilmu agama mengkaji terkait dengan Al-Qur'an dan hadis-hadis nabi alihi salatu Itulah orang yang sedang memperbaiki keimanannya. Di kesempatan yang mulia ini, kita melanjutkan dari pembahasan Fadlul Islam. Itu terkait dengan bab Firman Allah Ta'ala Fa'akim wajhaka li dini hanifa fitratallahi lati fatoran alaiha ila akhirihi Kemudian sekarang sampai pada Ayat Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-Baqarah Ayat 132 Surat Al-Baqarah Ayat 132 Allah menyebutkan di sana Waqaluhu ta'ala Dan firan Allah ta'ala Kawasso biha ibrahimu Banihi Wa ya bunayya innallaha asthofa lakumud din fa antum muslimun Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 132 wa ibrahimu banihi dan Nabi Ibrahim alaihi salam Perwasiat kepada putra putranya, Wayakubu dan juga Nabi Ya'qub kepada putra putranya. Ya Bunayawah, putraku, Inna Allah astofalahumudina, sesungguhnya Allah telah memilihkan bagi kalian agama Islam. Fala tamutun nayilawan tum muslimun, maka janganlah sekali kali kalian meninggal dunia. Kecuali dalam keadaan muslim. Ayat ini para jamaah yang kami muliakan disebutkan oleh beliau asy asyik rahim, rahimahullah padanya ada keterkaitan dengan keutamaan islam. Apa itu keterkaitan dengan kitab fadul islam? Yaitu kutaman Islam, anafadhal Islami layakunu illa liman wajha qolbahu lillahi Taala, wawhada qosdahu ilehi, wasabta ala wa dalika hatta yatawafullah. Apa keterkaitannya? Bahasannya kutaman Islam tidaklah diraih. Kutaman Islam Tidaklah diraih Kecuali dengan seorang itu Menghadapkan dirinya Atau hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semata Dan juga mentahitkan Allah Dan juga mentahitkan Allah Dan dia istiqomah Sampai meninggal dunia Ini keterkaitannya jadi, yang namanya kutaman Islam, itu yang pertama dengan apa? Dengan seorang itu menghadapkan hatinya hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, dengan dia mentohidkan Allah. Kemudian yang berikutnya, dia istiqomah sampai meninggal dunia. Ini keterkaitan antara ayat ini dengan apa? Dengan bab Fadlul Islam. Di sini disebutkan kisah Nabiullah Ibrahim dan Nabi Yakub. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki beberapa gelar. Di antaranya yang pertama adalah gelarnya adalah Abu'l-Anbiya. Nabi Ibrahim adalah tapaknya para nabi dan rasul. Itu Nabi Ibrahim. Karena tidaklah lahir dari anak keturunannya kecuali menjadi Nabi. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keturunan Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Dari jalur siapa? Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Adapun Nabi-Nabi selain beliau itu dari garis keturunan Nabi Ishaq bin Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu punya dua putra Dari dua istri ya. Istri yang pertama Namanya Saroh Istri yang pertama namanya Saroh Ini istri Yang pertama ya. Namanya Saroh Dia punya putra ya, Beliau punya putra atau lahir dari Saroh ini putra yang bernama Ishak Namanya siapa? Ishak Ini tinggalnya di Syam Beliau pertama tinggalnya di Mesir hidup di tengah-tengah kaum yang mereka itu menyembah berhala seorang penguasa yang kafir yang bernama Namrud ya lebih dikenal dengan raja Namrud beliau juga punya seorang ayah ya yang bernama Azar beliau ini pembuat patung ya ternyata Nabi Ibrahim a.s. diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi seorang yang bertauhid. Walaupun kaumnya itu orang-orang yang apa? Menyembah berhala, menyembah yang namanya bintang, ini kaumnya Nabi Ibrahim. Menyembah yang namanya matahari, ya, tapi beliau adalah seorang yang bertauhid. Ya. Akhirnya beliau pun mendapat yang namanya apa? Intimidasi. Mendapat yang namanya tekanan-tekanan Mendapat yang namanya siksa. Apa diantara siksa yang terbesar? Nabi Ibrahim ya dimasukkan ke dalam api yang sangat besar, dibakar. Tapi ternyata apa? Tidak mempan. Itu ya karena izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dimasukkan ke dalam, dilemparkan ke dalam api, ya kemudian ya naru kunibar dan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, ya, dinginlah engkau. Api itu kan sifatnya panas. Tapi ketika itu ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api tadi, api menjadi dingin, ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wassalaman ala Ibrahim dan keselamatan atas Nabi Allah Ibrahim. Tapi setelah itu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk berhijrah. Ya, qala inni muhajirun ila robbi sayyhadin. Sesungguhnya aku, ya, Lahibun ilah Robi, aku perih pergi ya, kepada Robku Sayyidin dan Dia Allah yang akan memberikan aku hidayah. Beliau diperintahkan untuk berhijrah dari negerinya. Ketika itu beliau sudah ke Syam ya, ke Syria. Nah, kemudian beliau hijrah ke mana? Hijrahnya ke mana, bapa? Ke Mekah, ya. Yang nanti menjadi tempat tinggal beliau dan beliau nanti diperintahkan untuk membangun yang namanya Ka'bah menjadi sebuah negeri yang Allah berkahi sampai hari kiamat ya. Kemudian beliau pun berhijrah. Ketika berhijrah ke Mekkah, di sana belum ada manusia sama sekali. Di sebuah tempat padang yang tandus, enggak ada air, enggak ada tempat berteduh. Beliau pergi bersama istri yang kedua, ya, namanya Hajar. Namanya siapa? Hajar. Kalau istri yang pertama lahir darinya siapa Ishak? Istri yang kedua yang itu adalah bekas budaknya yaitu Saroh namanya sa eh apa? E, tadi yang pertama namanya Saroh, yang kedua namanya siapa? Hajar. Lahir dari istri yang kedua ini yang namanya Haj eh, Saroh eh apa? Siapa? Hajar ya. Putranya yang bernama Ismail. Ismail ini tidak punya putra keturunan Nabi kecuali siapa Nabi Muhammad Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Ada pun Nabi Ishak itu e, keturunan dari Nabi Nabi Bani Israel. Nabi Ishak ini nanti punya putra yang bernama Yakub. Yakub ini yang disebut sebagai Israel. Ya. Makanya kalau dikatakan Israel itu kurang tepat gitu ya. Karena Israel itu sebenarnya nama siapa? Nabi Yakub, ya. Nama lainnya siapa? Israel, ya. Maka dikatakan bani Israel, maksudnya apa? Anak keturunan dari Nabi Yakub, ya. Itu maknanya seperti itu, bani Israel. <tuh> Kemudian, ketika beliau, ya, perwasiat kepada putranya dan putra Nabi Yakub, ya. Artinya Nabi Ya'qub juga berwasiat kepada putra putranya. Apa wasiatnya? <coughs> wasiatnya, Inna Allah astaghfala kumudina. Sesungguhnya Allah telah memilikan bagi kalian agama. Yaitu agama Islam, agama Tauhid. Karena seluruh para Nabi dan Rasul tidaklah membawa agama kecuali agama Islam. Kecuali apa? Agama Islam. Apa maksudnya agama Tauhid? Ya, Kalau kita baca dalam Al-Quran... Itu sekian banyak penyebutan apa Muslimin, ya, ya. Itu maksudnya apa? Apakah Islam yang sekarang ini bukan? Maksudnya Islam adalah agama tauhid. Adapun syariatnya itu sendiri-sendiri, ya. Syariat Nabi Adam, ya. Nabi Adam itu punya syariat sendiri. Boleh menikahkan apa antara antara saudara kandung, boleh, ya. Ketika dahulu peristiwa pertama kali cerita cerita sarahwa ya, cerita kisah kayaknya dengan semangat ya. Nabi Adam alaihissalam ya adalah manusia pertama kali yang Allah ciptakan dengan tangannya sendiri, ya diciptakan tanpa ayah tanpa ibu. Kemudian Allah juga menciptakan nanti selahnya ya Nabi Isa yang hanya tercipta dari apa seorang ibu saja, ya jadi nggak heran ketika Nabi Isa ya. Lahir dari seorang ibu saja enggak punya ayah, ya. Bukan karena perbuatan zina, tapi memang enggak punya ayah. Demikian pula Nabi Adam, lebih daripada itu enggak punya ayah, enggak punya ibu. Allah ciptakan dengan tangannya sendiri, ya. Kemudian lahir darinya keturunan Bani Adam, ya, termasuk kita ini. Jadi semuanya masih saudara, gitu ya. Nenek moyangnya satu, siapa? Nabi Adam, seperti itu. Nabi Adam punya syariat sendiri. Contohnya tadi, boleh menikahkan antara apa? antara uh, saudara kandung karena enggak ada orang lagi, ya. Memang syariatnya seperti itu, boleh menikah, ya. Kalau semisal lahir laki-laki, ya. Kemudian lahir uh, apa namanya? perempuan, lahir laki-laki atau perempuan nanti disilangkan. Ya, sampai ada kisah salah seorang, ya, atau dua orang keturunan Nabi Adam mereka saling E, berselisih, yang satu membunuh Yang lainnya, Kobil dan siapa? Habil Yang dibunuh siapa? Gak tau ya <laughs> Kalau cerita masalah Nabi, masalah para sahabat Bingung, tapi kalau cerita Sinetron tahu pak ya Artis, oh hafal gitu ya Oh ini nikah sama ini baru 2 bulan Cerai gitu ya Nikah lagi sama ini cerai lagi Itu ya. hafal ya, pemain ini namanya Ini pemain bola semuanya kalau para nabi enggak hafal ya. Yang diterima itu atau yang dibunuh itu siapa? Qabil yang membunuh Habil ya dan seterusnya. Demikian pula di zaman Nabi Nuh ya. Di zaman Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa itu semuanya punya syariat sendiri-sendiri. Ya. Allah menyebutkan ya masing-masing umat itu dijadikan apa? Dijadikan yang namanya syariat sendiri-sendiri. Ya. <tuh> Kemudian Nabi Ibrahim A.S. Itu tadi yang pertama disebut apa? Diberi gelar Abul Anbiya. Yaitu bapaknya para Nabi. Ya. Kemudian yang kedua. Diberi gelar Khalilur Rahman. Khalilur Rahman. Diberi gelar jangan apa? Khalilur Rahman. Kekasihnya Allah. Ya. Dari kalangan para nabi Yang mendapatkan gelar Khalilur Rahman Ada dua Yaitu nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan nabi Ibrahim alaihi Ya, Allah menyebutkan dalam Al-Quran Wattakhadallahu Ibrahimah Khalilan Allah menjadikan nabi Ibrahim sebagai Kekasihnya Orang yang sangat dicinta Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Ibrahim ini gelar yang kedua. Kemudian gelar yang ketiga beliau adalah Imamul Muahidin. Imamul Muahidin. Pemimpinnya orang yang bertawhid. Ini Nabi Ibrahim, ya. Dan mungkin masih banyak yang lainnya dari keutamaan dan gelar Nabi Ibrahim Alisalam, ya. Namun yang kita Ya, sebutkan di sini danarnya tadi. Beliau adalah ya Abul Anbiya kemudian dikatakan sebagai Khalilur Rahman, kemudian yang ketiga sebagai apa? Imam Muwahhidin. Beliau adalah pemimpinnya orang-orang yang bertauhid. Itu Nabi Ibrahim alaihi Sekian banyak kisah-kisah Nabi Ibrahim alaihi ya yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an yang di sana beliau menunjukkan adalah seorang yang menjadi pemimpin orang-orang yang bertauhid. Beliau adalah orang yang telah ya, mewujudkan tauhid dalam hidupnya. Tentunya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga demikian. Bahkan kalau ditanya siapa nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau yang paling mulia di kalangan para nabi dan rasul yang ada. Disebutkan kisah ini, kisah Nabi Ibrahim dan juga kisah Nabi Ya'kub AS. Yaitu diambil pelajaran bahwasannya mereka itu adalah dua Nabi. Ya, Di antara Nabi yang ada. Yang mewasiatkan kepada anak keturunannya ya, untuk mereka itu bertauhid. Untuk bertauhid. Dan supaya mereka itu istiqomah di atas yang namanya Tauhid. Ya. Di samping bertauhid juga apa? Istiqomah di atas Tauhid. Baik. Maka disebutkan ayat ini. Ayat ini. Itu padanya sebagai dalil. Yang pertama bahwasannya Kutaman Islam Kutaman Islam Tidak didapatkan oleh seorang hamba Tidak didapatkan oleh seorang hamba Kecuali Apabila dia mengamalkan Islam Sampai meninggal dunia Ini yang pertama. Utaman Islam yang banyak utamannya itu tidaklah didapatkan kecuali seorang hamba yang dia itu istiqamah berislam sampai meninggal dunia. Termasuk kita di sini bapak-bapak, ibu-ibu ya. Jadi seorang itu belajar agama tujuan paling utama di samping mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan ridhonya Allah ya, dimudahkan masuk ke dalam surga begitu pula dalam mereka menjaga keistikomahan, menjaga yang namanya keimanan senantiasa ada dalam hati kita. Ya, tapi jangan praktek pak ya. Semisal pengen lah coba saya enggak ngaji satu tahun semisal. Ada yang mau praktek pak? <laughs> jangan pak ya. Jangankan setahun ya, satu bulan enggak belajar agama, enggak ngaji sudah. Hatinya mulai apa namanya gelisah ya. Nanti lama-lama sudah mulai hilang dua bulan tiga bulan hatinya sudah mulai gersang lama-lama tandus lama-lama mati ya sudah biasa dengan kehidupan ya yang tidak kenal agama ya seperti itu makanya seorang itu penting sekali untuk menjaga keimanannya diantaranya dengan apa diantaranya dengan menghadiri majelis ilmu walaupun yang paling besar daripada itu adalah apa menjaga yang namanya tohid menjaga yang namanya sholat ya Membaca Al-Quran Demikian pula apa? Menghadiri majlis ilmu Yang itu sebagai upaya untuk menjaga keimanan Ini pelajaran yang pertama Pelajaran yang kedua Anal ibrota bil khawatimi Wal insanu Yahsabu mayaktimu lahu Min khairin Al Sharin, ya. yang menjadi ukuran dari sebuah amalan adalah akhirnya. Ya, ini pelajaran yang kedua. Yang menjadi sebuah ukuran amalan seseorang adalah apa? Adalah hasil akhirnya. Tapi jangan punya kepikiran, Pak ya, wislah nggak usah ibadah. Nanti kalau udah tinggal e, dua hari baru ngibadah Katanya kan yang dihitung akhirnya, <laughs> ada yang punya prinsip gitu, pak. Ya kalau dua hari tahu, ya dua hari lagi mau meninggal, itulah orang apa? Siap-siap. Karena yang dilihat hanya akhirnya saja. Makanya diantara hikmah Allah, ya menyembunyikan yang namanya ajal manusia, agar supaya apa? Orang itu senantiasa bersiap-siap. Ya, kadang seperti itu. Tadi sudah ketemu di pasar tadi pagi, semisal Ternyata sore harinya dikabari sudah meninggal. Ya, ada baru ketemu tadi malam, ya. Jukuran bareng itu, duduk-duduk bareng ternyata subuh dikabari sudah meninggal dunia, ya. Artinya semua itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya manusia itu senantiasa bersiap-siap. Ya, maka Allah juga menyebutkan dalam firmannya, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lakum" Orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah Dan hendaknya masing-masing jiwa Memperhatikan amal apa yang dia Sudah siapkan untuk hari akhirat ya. Jangan sampai menyesal Di dunia ini tidak mengemulkan Amal soleh, kemudian di akhirat Baru dia menyesal, pengen Beramal ketika di dunia, seperti di dunia Ini Pelajaran yang kedua Karena yang namanya manusia Tidak ada yang tahu, akhir dari Kehidupannya, ya Apakah akhir kehidupannya adalah Kehidupan yang husl khotimah Atau su'ul khotimah Disebutkan dalam hadis Nabi AS Hadis mutafakun alaih Dari sahabat ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Inna ahadakum Layakmalu bi amali ahli jannah Hatta mayakuna Bainahu wa bainaha illa zira' Faya'sbiku alaihil kitabu Faya'malu bi amali ahlin nar Faya'duhulaha Kata Nabi SAW Sesungguhnya Salah seorang dari kalian Beramal dengan amalan Ahli surga ya, Orang dalam hidupnya itu amalannya baik Terus ya, Kebanyakan amalannya baik Sampai tatkala antara dia dengan Surga itu hanya sejengkal Saja atau hanya sehasta saja. Diraq, dira itu sehasta. Ya, sehasta. Tinggal sedikit sekali, pokoknya tinggal masuk surga. Ya, pokoknya baik orangnya terus. Tapi disebutkan fayasbiku alail kitab, ternyata catatan amalannya itu mendahulinya. Takdirnya itu dia menjadi penghuni neraka. Ya, kemudian dia pun apa? masuk ke dalam neraka. Artinya di akhir hayatnya Tinggal dia masuk surga saja, ternyata dia berbuat kejelekan, berbuat kesyirikan. Akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Waliyadubillah. Ini yang disebut sebagai apa? Su'ul khatimah. Para sudah tinggal sedikit. Ya. Disebutkan pula yang berikutnya. Wa inna ahadakum laya'malu bi'amali ahli nara, hatta maya'kuna baynah huwa baynaha ila zira, fa yasbiku alihi alkitab, fa yamalu bi'amali ahli aljannah, fa yadukhulaha sesungguhnya salah seorang kalian, ya. Dia beramal dengan amalannya penghuni neraka. Amalnya jelek, terus maksiat, kesirikan dan seterusnya. Ternyata antara dia dengan apa? Dengan e, neraka itu tinggal satu hastan saja, ya. Sebentar lagi masuk neraka dia. Ternyata di akhir hayatnya dia beramal dengan amalannya penghuni surga. Pertobat, ya, baik, tobatnya mengerjakan amal soleh, pokoknya amalnya baik di akhir hayatnya, dia pun masuk ke dalam surga. Ya, apa pelajarannya para jamaah? Pelajarannya, bawasannya tidak ada satupun orang yang mengetahui akhir dari kehidupannya. Maka bagaimana upayanya? Upayanya kita menjaga, ya, menjaga supaya kita itu istiqomah. Ya, disebutkan pula dalam hadis yang lainnya, masing-masing orang itu sudah Allah tentukan. Ya, tempat tinggalnya nanti di akhirat, di surga atau di neraka. Apakah dia orang yang bahagia ataupun orang yang sengsara sudah Allah tentukan. Ya. Sampai sahabat mengatakan ya Rasulullah, awalan natakilu nata ila ila kitabina fana dawul amala. Ya Rasulullah kalau begitu kita cukup ya bersandar kepada catatan takdir kita saja. Gak usah ngamal, tinggalkan amalan saja Rasulullah. Ngapain kita beramal wong sudah ditakdirkan masing-masing. Apa jawabannya? Beliau mengatakan i'malu beramal. Fa kullun muyassarun lima khuliqalahu. Maka sesungguhnya masing-masing kalian itu dimudahkan sesuai dengan apa yang Allah ya, takdirkan untuk kalian. Artinya kalau kita diberikan kemudahan mengerjakan amalan ahl jannah terus istiqomah, maka mudah-mudahan menjadi ahl jannah. Ya, tapi kalau kita dimudahkan kok mengerjakan amal kejelekan, khawatir di akhir hidupnya menjadi orang yang apa? Celaka <coughs> dalam keadaan su'ul khotimah. Ini e, menjadi pelajaran besar agar supaya seorang itu senantiasa waspada. Tidak ada yang menjamin ya akhir dari hidup seseorang. Maka di sini juga diambil pelajaran berharga. Bahwa saya tidak sepantasnya bagi seorang Muslim, seorang Muslimah meremehkan orang lain yang itu dalam kemaksiatan. Kenapa? Nggak tahu akhir hidupnya. Bahkan sampai ada sebuah kisah ya, yang mungkin kalau kita itu nggak percaya, tapi itu harus percaya ya, karena itu wahyu dari Allah, kabar dari Nabi Muhammad SAW. Satu kisah contohnya, seorang yang telah membunuh seratus jiwa. Ya, walaupun itu gitu ya. Kalau seorang bunuh satu jiwa saja membunuh satu orang saya sudah mengerikan ya. Uh pembunuh ini. Ini bukan satu jiwa yang dibunuh seratus. Ketika itu masih 99 Tanya sama orang. Ya, apakah masih ada tobat buat saya? Ya orang tadi itu orang yang hanya sergap ibadah, orang yang hanya apa rajin ibadah. Ditanya kayak gitu mengatakan oh nggak ada tobat. Akhirnya jengkel tadi bunuh sekalian saja lah. Jadi genap berapa? 100. Ternyata dia tanya lagi kepada orang yang berilmu, ya. Bertanya kepada orang yang berilmu, apakah masih ada tobat buat saya? Dia mengatakan, pintu tobat Allah sangat terbuka, ya. Sampai seorang itu atau nyawa sampai di kerongkongannya. Saya matahari itu terbit dari arah barat, ya. Selama itu atau sebelum terjadi itu masih terbuka yang namanya tobat. Maka dia pun diarahkan supaya berhijrah menuju ke sebuah tempat yang di sana banyak orang yang beribadah kepada Allah. Baru di perjalanan ternyata apa? meninggal dunia. Salah hadisnya e, sering kita dengar. Singkat cerita ternyata ya malaikat yang menentukan tadi, ya, mereka saling apa bahasanya? Ya, e, berselisih, ya, kontok-kontokan gitu, pak ya. Sini masuk neraka, enggak ini masuk surga saja. Akhirnya ya Allah pun memutuskan hamba tadi masuk ke dalam surga bayangkan, belum pernah berbuat apa kebaikan, belum pernah beribadah, bahkan bunuh orang seratus tapi baru punya niat kebaikan, menuju ke sebuah tempat yang baik, ya akhir hidupnya seperti itu maka dia pun masuk ke dalam apa? surga, ya, subhanallah begitu pula ada kisah seorang pelacur ya, maaf ini ya kasar pak ya <laughs> ucapannya agak kasar ini. Seorang eh, apa namanya? yang berbuat seperti itu, ya. Ternyata suatu ketika dia itu apa? ya, melewati sebuah tempat di dalam sumur tadi, ya, melihat seekor anjing. Seekor anjing yang eh di dalam sumur. Di pinggiran sumur tadi, seekor anjing yang mengitari sumur tadi dengan menjulurkan lidahnya. Sangat kehausan, mungkin mau mati kalau enggak dikasih minum. Ternyata pelacur tadi, ya atau orang perempuan tadi, ya albagi tadi dia pun turun ke dalam sumur tadi, ya tentunya ya e, digambarkan bukan sumur yang apa seperti kita mungkin ya karena bisa turun ngambil air tadi dengan apa dengan sepatunya, ya kemudian dikasihkan minum kepada e, perempuan tadi, e, apa namanya anjing tadi, kemudian disebutkan fadah kalal jannah, ya maka dia pun masuk ke dalam surga apakah dia beramal kebaikan tadinya? tidak tapi di akhir hayatnya ya, Allah berikan taufik untuk beramal kebaikan ya. demikian pula kisah-kisah yang lainnya, sangat banyak ya. kisah yang sangat banyak begitu pula ya, kisah yang sebaliknya yang artinya seorang muslim seorang muslimah hendaknya jangan ya, dia itu memfoni seseorang ya karena sebab kemaksiatannya ya berbuat maksud oh ini pasti masuk neraka ini ya akhirnya apa ya gak pernahnya apa enggak pernah apa mungkin dia seperti itu sekarang mungkin akhir hayatnya dia baik ya sampai-sampai ada sebuah kisah seorang yang senang menasihati orang lain nasihati terus sampai orang yang dinasihati ini bosan setiap hari menasihati terus ini juga diambil pelajaran nanti kemudian dia pun jengkel sudahlah kamu nggak usah ngurisin saya lagi, nggak usah nasihati saya lagi, karena sambil nasihati, sementara dia orang yang jelek, dia pun ngomong, nggak usah ngurisin saya lagi. Ya, yeah. kemudian dia, kemudian orang yang nasihati tadi dia mengatakan, la yah firallahul sesungguhnya Allah tidak mungkin mengampuni kamu. Ya, yeah. bagaimana? Akhirnya pun ternyata orang yang dibilang seperti itu dia yang masuk surga, sementara yang satu masuk neraka. Bayangkan Karena setelah itu diberikan taufik Kemudian bertaubat Yang ini justru apa? Berbuat kemaksiatan ya Berbuat syirik Akhirnya pun apa? Justru yang ini masuk surga ya Kan sebaliknya Jadi jangan sampai seorang muslim itu Merasa bangga diri Merasa sombong Oh saya ini ngaji setiap hari nih Bahkan ngaji di Kali Gondang itu Ya malam komis, malam jumat Pasti masuk surga Ya gak kayak gitu ya Hanya berusaha kan ya Berusaha menjaga istiqomah, ya. Dan bukan berarti selesai, nggak usah, usah ngaji, pokoknya nanti kalau sudah akhir hayatnya kan masuk surga, bukan pula. Tapi pertengahan, ya. Kita itu belajar agama, ngaji supaya kita istiqomah, ya. Artinya supaya kita menjaga kesetiaan kita. Dan juga tidak serampangan untuk, apalagi mengkafirkan, memfonis saja itu nggak boleh mengkafir-kafirkan, ya. Ini juga sekaligus pantahan bagi mereka kelompok kowadis, kelompok teroris. Yang mereka itu memfonis setiap pelaku dosa besar pasti masuk ke dalam neraka. Ini salah besar. Kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, seorang mukmin, menjadi seorang mukmin yang bisa mengajak orang lain. Tapi mengajaknya juga harus lihat-lihat tadi ya, karena tadi ada contoh yang diajak setiap hari malah jengkel, gitu ya. Akhirnya justru malah dia mengumpat ucapan yang itu mengandung kufuran atau mengandung sesuatu yang menghalangi ampunan Allah kepada hambanya. Ya. Artinya bagaimana? Ya kita ajak kaum muslimin yang lain dengan cara yang hikmah. Ya, sesekali, ayo mas pada sholat. Ya. Apalagi semisal di momen-momen yang dia itu terharu. Ya. Mungkin karena ada musibah yang menimpa keluarganya, menimpa dirinya. Itu kan hatinya lunak. Diajak untuk apa? Beribadah. Atau di bulan Ramadan biasanya kan orang berbondong-bondong itu ditahan, maksudnya ditahan supaya selesai madzhab masih apa? masih sholat ya. Dan insyaallah kalau kita ya sebagai seorang muslim yang cinta kepada saudaranya, tidaklah mengajak saudaranya itu kecuali untuk kebaikan saudaranya tadi. Bukan untuk mengajak ayo ikut sama kelompok saya, ya. Nanti kamu dapat uang semisal. Enggak. <laughs> Tapi memang diajak untuk bersama-sama beribadah kepada Allah. Ya. Ini menumbuhkan seorang itu punya sifat-sifat ya yang dia itu tidak merasa bangga diri. Ya. tidak ada yang menjamin seorang itu bisa apa? Istiqomah sampai akhir hayatnya. Tidak ada yang menjamin seorang itu masuk ke dalam surga atau neraka, enggak ada yang menjamin. Seorang hanya berusaha saja. Tapi jangan tadi punya pikiran sudah lah enggak usah beramal, bukan. Tapi justru harus lebih sungguh-sungguh karena enggak ada yang tahu akhir hidupnya seperti apa, ya. Maka di sana banyak Beberapa perkara-perkara Yang itu adalah Amalan-amalan Ataupun tanda-tanda Ataupun sebab Yang itu merupakan sebab Husul khotimah Dan sebab su'ul Ya, Ada sebab-sebabnya Setelah nanti kita akan e, Bacakan ya, Di pertemuan yang lainnya Karena kami pandang penting Sebab-sebab mendapatkan husul khotimah dan sebab-sebab seorang itu ya, mendapatkan su'ul khotimah. Ya. Kesudah kesudahan yang baik dan kesudahan yang jelek. InsyaAllah kita akan kaji. Ya. Saya sudah kumpulkan pembahasannya. Terkait dengan sebab-sebab untuk mendapatkan su'ul khotimah. Dan sebab-sebab yang akan mengantarkan kepada su'ul khotimah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Dan kurang lebihnya saya mohon maaf Kita tutup dengan doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma bihamdika Asyadu Allah ilaha ila anta Astaghfiruka wa Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh